Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi wa salatu wa salamu wa ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa baad Kita lanjutkan bacaan berhadap mukhtasar al-fusul Fisiratul al Rasul Karya Al-Syikh Al-Iman Abu al Fida, Ismail bin Umar Ibn Kathir Rahmatullah Alayhi Itu kitab al-fusul Fisiratul al Rasul Naam sekarang kita masukin bab-bab akhir Daripada kitab ini Walaupun masih agak panjang Tapi akhir daripada nah, Kehidupan beliau alaihi wa ala wasallam Setelah haji wada' Haji perpisahan Kita bahas kemarin ya Yang terjadi pada tahun berapa Haji perpisahan kemarin Tahun berapa ya san Haji wada' terjadi pada tahun berapa 8-1 Makkah Tahun berapa? Eh, antum? Sepuluh. Tahun sepuluh itu dia. Janganlah lupa. Delapan pertempuran Makkah. Sembilan perang apa? Perang apa sembilan? Eh? Perang Tabuk. Perang Hunain. Perang Hunain ya. Tumbilang kemarin ya Ia ya, bukan. Perang apa? Perang Tabuk atau perang Hunain? Hmm. Coba lihat lagi, Perang Hunain tahun 8. Hunain tahun 8, 9 perang Tabuk, ya? perang Tabuk namanya. Iya kan? Eh, kemudian 10 baru Haji Wada'. Ar. Setelah itu bagaimana keadaan beliau sallallahu alaihi wasallam kita lihat. Qala al-mu'allif athabahu Allah. Berkata al-mu'allif athabahu Allah. maratuhu wa wafatuhu salallahu alaihi wa sallam. kisah seputar sakitnya beliau dan juga meninggalnya beliau salallahu alaihi wa sallam. beliau sakit disebutkan dalam suatu riwayat sebab diantara penyakit yang beliau rasakan ketika beliau meninggal dunia diantaranya apa? bekas-bekas racun yang dulu pernah disusupkan oleh seorang wanita Yahudiah pada perang apa waktu itu? pada waktu perang itu ada seorang perempuan Yahudiah ada uh, gayanya ngasih apa sate kambing, kambing bakar. Paham ya? Bagian pahanya apa bagian daripada daging kambing tersebut. Ternyata disuntikkan racun di situ. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan, tapi beliau Allah telah selamatkan. Ada salah satu sahabat yang meninggal disebabkan yang racun tersebut. Akhirnya Rasulullah nuruh para sahabat yang lain ngejar wanita tadi dibunuhlah perempuan tersebut. Siapa perempuan tersebut yang meracun perempuan Yahudiah yang meratu Rasulullah s.a.w. siapa? Nah, fikum, namanya Antum Zainab Bintul Harif Zainab Bintul Harif kemudian siapa sahabat yang ketika makan bagi tersebut meninggal? Antum ingat ya? Antum <tuh> eh? Bishr Bin Bin Bisnul Barak bil Ma'rur. Itu. Ayo enam. Bisnul Bara bil Ma'rur, itu yang terbunuh sebab ratun tersebut nah, Rasulullah selamatkan. Ternyata apa? Imbas daripada ratun tersebut bekas-bekasnya sampai ketika beliau sakit di akhir hayatnya ini. Paham ya? Di antaranya apa? Sebab ratun yang pernah disusupkan meretrang apa itu, Duraman? Perang apa? Perang Khaibar. Datang seorang perempuan Yahudiyah gayanya Masya Allah gayanya ya ngasih makanan eh? daging kambing dibakar kalau zaman sekarang sate kambing gitu ya nah ternyata di setiap racun itu ternyata ada udang dibalik batu gitu loh kamu ya maksudnya ada maksud tertentu di balik pemberian tersebut untuk meracun rasulullah kalau kamu nabi kamu tidak akan apa apa tapi kalau kamu bukan nabi kamu akan mati dengan racun ini ternyata allah ta'ala apa selamatkan nabi kita muhammad saw dari racun yang itu sosoknya seorang wanita Yahudiyah dan itu Zainab bintul Harits. Naam. lihat qala al-mu'allif wa sabbahallahu biha baqiyata dzulhijjah wal muharram wasafar. <tengar> kemudian beliau setelah terjadi haji wada', haji perpisahan, wa beliau tinggal nah eh, barakallahu dengan sisa-sisa bulan dzulhijjah dan Muharram dan Safar. Jadi kurang lebihnya 3 bulan setelahnya. Alhamdulillah ya, kurang lebihnya ya. Nah barokallahu fiqum atau enam eh, dua bulan setelahnya karena delikjanya tinggal sisa muharram musafar yang eh, utuhan uh, kurang lebihnya dua bulan setelahnya enam karena meninggalnya yang sah itu kan 12, eh, fikum. Dua, bel dua belas nah barokallahu fiqum dua belas dua belas robbil awal ya yang sah itu ya dua belas robbil awal hari senin nam itu yang sahih. Ayo kita lihat sini. Sunnatadaa bihi waja'ahu sallallahu alaihi wasallam fi baiti maimunah yauma khamis. Kemudian mulailah Rasulullah sallallahu sakit. Waja'ahu itu marat maksudnya. Mulailah beliau atau mulailah sakit beliau sallallahu alaihi wasallam terasa di rumahnya Maimunah pada hari Kamis. Wa kana fi ra'sihi al-karim wa qitu Sakitnya berada pada bagian kepala. Rasulullah SAW. Wakatiran makananya tenihi sudah. Alaihissalam. Dan kebanyakan yang beliau rasakan adalah sudah itu pusing, sudah pusing kepalanya. Fajr ala ma'hadaya duro ala nisaihata shakali. Kemudian dalam kondisi seperti ini beliau apa masih berputar memutari apa istri, istri beliau. Karena istri beliau kan engkau hanya satu. Masa siapa memberikan jatah mereka? Hingga beliau merasa keberatan, fasta Kemudian Rasulullah izin kepada para istri istrinya an yumarad fi baiti Aisyahul Anha faadinna Yaitu beliau izin untuk apa? Untuk agar dirawat sakitnya di rumahnya Aisyahul Anha. Maka nabarolofi kum nam diizinkalah untuk beliau. Alhamdulillah. Jadi awalnya beliau sebelumnya masih keliling, mengelilingi Nah, barakallahu fikum istri-istri beliau paham ya membagi jatah-jatah istri-istri beliau, tapi karena keberatan akhirnya beliau izin kepada istri-istri beliau untuk agar apa? dirawat sakitnya tersebut di rumahnya Aisyah, akhirnya beliau diizinkan wajan kemudian beliau tinggal dalam kondisi sakit kurang lebihnya 12 hari Wakilah arba'at atau asalnya ada juga yang mengatakan empat belas hari ini kurang lebihnya dua belas hari atau empat belas hari dalam kondisi beliau sakit wasedik kalaulah Nabi Yusal bin Nas bin Nasihin saw. Masalah Allah sedik sebab sedik Abu Bakar sedik kalaulah Nabi beliau solat menjadi imam perhatikan beliau solat menjadi imam dalam kondisi apa? Ditunjuk langsung oleh Rasulullah SAW. Binasih, maksudnya apa? Maksudnya dengan ketetapan dari Rasulullah SAW. Lamiya. Wasistnannam, wasistnahi lahumin jaisi usama Allah di karena qadha zaahu. Sallallahu alaihi wasallam ilasham dan beliau diketuaikan tidak ikut karena rombongan tentaranya usama yang waktu itu sudah dipersiapkan oleh Rasulullah SAW ilasham untuk menetusam lihoswatirum untuk apa? Untuk memerangi Romawi orang lawan pelawan apa? orang-orang Romawi. 6. Falamma hasal Kemudian ketika terjadi rasa sakit, tarabbasu. Mereka menunggu. Menunggu dulu bagaimana ini? Li-yangduru amrihi sallallahu Menunggu eh, tujuannya apa? Untuk mereka melihat apa yang akan diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi sakit pemimpin. Waqt sallallahu alaihi wasallam Jalisan. Waktu itu Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam solat di belakang Abu Kasegdi Al-Anhu dalam keadaan duduk. MashaAllah beliau sudah sakit pada waktu itu ya. Naam. Waktu Bid'ah, Sallallahu Alaihi Wasallam tuhan Nyaoman Isna'in min Rabil Awal. Beliau dicabut nyawanya, meninggal dunia pada waktu duha hari Senin bulan Rabil Awal. Masgurnya tanggal berapaan Al-Anhu? Al-Muqarriban Masgur Sani Asar Minhu. Yang masyhur adalah tanggal 12 Rabiul Rabi مستهل Awal. Betul ya? 12 Rabiul Awal. Naam. Wa qila mustahall mustahalluhu. Mustahalla itu awal-awal artinya. Ada juga yang mengatakan bukan 12 Rabiul Awal tapi mustahalluhu yaitu di awal-awal permulaan naam Rabiul Awal. Wakil negara nih ada juga yang mengatakan yang lainnya. Wakil kereta lik ada juga yang mengatakan yang lainnya. Maksudnya apa? Yang masyhur tadi itu 12 abad awal. Wakana omrohu yaumahmat rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah terus seperti al-sahih. Ini pendapat yang benar. Waktu itu ketika beliau meninggal dunia usia beliau 63 tahun menurut pendapat yang sahih. Terus bagaimana ketika beliau meninggal? Ada tak sahabat yang sempat berontak? beruntah dalam artian yang terima, gak mungkin meninggal ada gak sahabat yang kayak gitu kira-kira karena sedihnya luar biasa ini Rasulullah meninggal, para sahabat selama ini kan bersama beliau menimba ilmu dari beliau begitu mendapat kabar beliau meninggal ada gak sahabat yang sempat istilahnya gak terima gitu, gak mungkin ini marah-marah itu ada gak kira-kira ada, umat khattab yang sempat marah sempat marah rasanya itu gak mungkin gitu loh, kok meninggal loh. akhirnya ditenangkan oleh siapa oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu eh, dan riwayatnya disebutkan makaanaya abdul muhammad dan fa innahu qad mat wa makaanaya abdullah fa innahu hayyun yamut kalau seandainya dia nya muhammad muhammad dah mati tapi kalau dia nya allah taala maka allah taala dah zatnya mah hidup tidak pernah mati langsung luluh ya langsung luluh hati aman khattab radhiyallahu dan merhiman karena waktu itu Abu eh abbakasiddiq radhiyallahu anhu membacakan apa? membacakan dalam surat apa? surat 6 Ali Imran al ayat yang ke-114 itu ya atau 144, 144. Dibacakan sana ayat mengenai wa ma Muhammadul rasulun qad kharat min qabli ar ya? Itu. Wa ma Muhammadul rasulun qad kharat min qabli Maksudnya apa? Muhammad itu adalah utusan Allah. Manusia biasa maksudnya yang sebelum-sebelumnya diutus juga para para rasul maksudnya itu manusia biasa mati gitu lah ya. nah, akhirnya segenap para sahabat menerima dan juga umat khatab pun langsung luluh hatinya dan menerima nah, barakallah fikum kabar tersebut, karena posisinya ketika meninggal dunia langsung keadaannya itu menjadi besar, orang pada panik orang pada sedih, gitu ya nah, karena masih agak panjang, insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita selesaikan pertemuan yang akan datang, kesimpulannya rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia nah barakallahu eh, pada bulan Rabiul Awal tanggal 12 Rabiul Awal tadi itu kemudian pada hari Senin nah mola alam assalamulhamdulillah rabbil alamin